Mitra bisnis pemerintah Indonesia diingatkan agar tidak terbutakan oleh ideologi pasar bebas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Peringatan ini disampaikan ekonom Universitas Cambridge asal Korea Selatan Han Jun Chang dalam kuliah umum di Istana Negara. Menurutnya, jika Indonesia ingin mewujudkan cita-cita menjadi negara emerging economy, maka Indonesia harus menerapkan kebijakan yang tidak hanya menganut doktrin pasar bebas, serta harus menerapkan proteksi secara efektif terhadap industri yang masih memerlukan perlindungan. Untuk membahas pandangan atas ideologi pasar bebas dan proteksi ini, segera kita temui Kwi Kyan Pak Kuik, pemerintah Indonesia diingatkan agar tidak terbutakan oleh ideologi pasar bebas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Apa memang begitu, Pak? Ya betul, karena begini. Wah ini rada teoretis ya. Jadi di tahun 1776, itu ada ekonomi filosofi yang namanya Adam Smith. Dia menulis buku yang sangat terkenal, pokoknya sekarang ini ideologi cuma dua lah. Dia dengan Karl Marx, tapi terus terjadi jalan tengah. Tapi saya cerita Adam Smith dulu. Baik, Pak quick seperti apa pernyataan Adam Smith itu? Jadi Adam Smith itu bilang begini, kalau pemerintah tuh nggak ngatur apa-apa, sama sekali nggak ngatur. Itu di tahun 1776. Kok semuanya jadi beres? Jadi produktif, adil semua. Karena dia bilang, e, bayangkan ada orang yang bisa membuat dari biji gandum jadi tepung itu. tepung dibikin roti segala gitu nah dia yang menemukan dia satu-satunya uh, pemilik pabrik yang seperti itu ya kaya raya lah, untungnya kan gede dengan sendirinya karena semua pulih, semua pulih, tidak ada yang ngurus, tidak ada pemerintahan jadi orang yang kepingin itu ya niru, membacak uh, uh, apa itu cari tahu sampai dia bisa akhirnya dia memproduksi itu juga supply-nya akan naik kalau supply-nya naik kan turun harganya nah mereka berlomba-lomba masuk semua sampai harganya turun sampai nggak dapat laba kalau rugi mereka lari lagi dengan demikian kan harganya naik lagi jadi harganya itu selalu akan terbentuk harga yang memberi laba yang normal ndak ada orang kaya nggak ada orang yang sampai menderita rugi nah tapi lambat laun ada orang yang pinter orang yang lebih pinter dari yang lain kan selalu ada had nah, dia misalnya garam garam ya garam, tetapi sekarang ada orang yang mikir kalau garam ini saya pak yang bagus, saya jadi langsung bisa untuk makan, saya tambah mineral, vitamin, saya kasih merek, lalu kemudian saya mengatakan garam ini istimewa, harganya sekian. Nah, orang udah nggak bisa niru kan, dia bisa niru, tetapi itu tiruan, langsung ketahuan. itu. Nah, dengan demikian dia lebih kaya dari yang lain, dan karena semua kulit dia bunuh yang lain. itu. Dengan cara-cara yang sangat kotor. Nah, akibatnya, Pak, itu berjalan terus sampai terjadi ketimpangan kaya dan miskin yang luar biasa hebatnya. Demikian Quickyangi. saya Dinda Natasha.